Assalamualaikum warahmatullahi pemirsa yang dirahmati Allah apa kabar semua yang bertemu kami kembali dalam acara kultum pemirsa hati-hati dengan merasa merasa hebat merasa cantik merasa kaya merasa pintar hati-hati dengan kalimat merasa ini karena apa Terkadang dengan kalimat merasa ini kita tidak sadar bahwa diri kita termasuk orang-orang yang sombong. Kenapa seperti itu? Walaupun mungkin kita tidak sadar, tapi saat orang melihat, mendengar, menyaksikan tentang diri, maka kita termasuk orang-orang yang sombong. Alkisah ada dua orang manusia yang sama-sama istiqomah. Yang pertama istiqomah dengan ahli ibadahnya, dengan ibadah dia seorang ahli ibadah. Dia tetap tekun, rajin ibadah, bersedekah. Dan yang kedua, ada ahli maksiat dan dia tetap istiqomah dengan kemaksiatannya. Dia bangga dengan dosa-dosanya. Suatu ketika mereka bertanya kepada Nabi Musa alaihi salam, bagaimana kedudukan mereka nanti di akhirat? Mereka akan ditempatkan di mana? Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, menanyakan tentang dua manusia ini. Di mana mereka kedudukannya nanti di akhirat? Allah mengabarkan bahwa untuk dia sang ahli ibadah, dia akan berada di dalam surga. Dan yang ahli maksiat, dia akan berada di dalam neraka. Kemudian Nabi Musa mengabarkan berita tersebut kepada dua orang manusia ini. Dan dengan sombongnya, sang ahli ibadah mengatakan, dia mengatakan dengan bangganya, "Lihat ku. Aku akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah karena setiap hari aku beribadah kepada Allah. Tapi kemudian sang ahli maksiat mengatakan, "Aku bersyukur Allah masih memperhatikanku. Allah masih melihatku dan aku diberikan ruang walaupun aku berada di dalam neraka." Kemudian Nabi Musa mengabarkan lagi kepada Allah tentang komentar dua manusia ini ahlil ibadah yang dengan sombongnya dia yakin bahwa dia sudah dikatakan dia masuk ke dalam surga. Dan sang ahli maksiat dia mengatakan bahwa Allah masih memperhatikanku, Allah menempatkanku walaupun di neraka. Lalu Allah mengabarkan, sampaikan kepada dua manusia ini, bahwa sang ahli ibadah dia akan aku masukkan ke dalam neraka karena sifat sombongnya dan sampaikan kepada sang ahli maksiat bahwa dengan rahmat-Ku dia masuk ke dalam surga karena hmm. kerendahan hati dan rasa takutnya atas dosa-dosanya. Masyaallah, Ummi jadi pembelajaran luar Betul. biasa untuk kita bahwa terkadang ketika kita merasa tadi dia merasa ya, hmm. merasa punya ilmu, hmm. merasa lebih saleh, dan sekali dengan mulut kita kadang men-judge orang lain. Nah, itu sudah sudah termasuk kategori dari orang-orang yang sombong. Karena nang penirsa dikatakan bahwa sombong itu adalah menolak kebenaran dan ketika engkau merendahkan orang lain. Betul sekali. So. Jadi ada perasaan seperti itu kemudian merendahkan orang lain itu pada punya ya... sifat seperti itu sombong di hadapan Allah dia dalam keadaan hina. Betul betul. Kata aku yang mempunyai jubah kesombongan, aku yang mempunyai segalanya. Betul. Apa yang kau punya seperti itu? Betul. Umi teringat nih, hmm. ada kisah hmm. antara ada perempuan ahli maksiat dan seorang alim ulama mereka berjalan di sebuah gang kemudian sang ahli maksiat ini merasa malu karena bertemu dengan alim ulama tersebut sehingga ia menundukkan wajahnya karena merasa tidak pantas ia memandang sang alim ulama yang sangat dihormati oleh orang banyak sedangkan alim ulama tersebut eh uh, ada orang-orang uh, yang kemudian merasa bahwa oh di hadapanku adalah seorang ahli maksiat sehingga ia tidak mau memandang tatbagunya sangat tinggi karena perempuan ini pasti perempuan yang dilaknat oleh Allah, dibenci oleh Allah karena dia perempuan pezina, perempuan yang senantiasa berbuat kemaksiatan. Ternyata di sinilah letak di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni sang wanita ahli maksiat tersebut mm. karena ia malu dengan dosa-dosa yang dibuatnya sementara orang-orang ahli ibadah ini, orang alim ulama ini sombong. Heeh. Karena itu yang menyebabkan masuk ke api neraka. Sekarang Umi, kita bahas tentang beberapa penyakit hati yaitu ujub dan sombong, Umi. Pemirsa, ada tipis ya, Umi ah, ya, ya. tipis antara, antara sombong dengan ujub, heh. Tapi sebenarnya berbeda. Beda, ya? Iya. Untuk pemirsa yang masih bingung apa sih ujub, apa sih sombong? Ujub itu lebih kepada uh, yang tahu adalah kita sendiri. Betul. Jadi ketika kita merasa bahwa wah ibadahku bagus sekali ya. Betul. Itu di dalam hati kita kali ya. Oh ternyata aku hebat sekali ya bisa membuat dia seperti ini. Dia enggak sadar gak bahwa sadar. itu dia dalam keadaan sombong. Betul. Ujub U betul. Dan ujub ketika keluar betul. dikatakan dengan perkataan atau diperlihatkan dengan perbuatan betul. itulah yang dimaksudkan dengan sombong. Betul. Nah, sombong ini luar biasa Umi karena mm -hmm. itu yang menyebabkan iblis sang penghuni surga mm -hmm. asalnya mm -hmm. itu keluar dari surga. Kenapa pemirsa? Karena sifat sombong Tuh. itu tadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mem iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam, apa kata iblis? Apa? Mm -hmm. Saya lebih sehat? hebat ya. dari dari Adam. Aku saya terbuat dari api. Tuh. Dia terbuat hanya dari tanah. Karena sombong. sombong saya. Karena akibat kesombongan sang iblis pada akhirnya mm -hmm. iblis akhirnya di buang oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga dan menuju ke bumi. Apa itu dosa pertama yang dibuat oleh iblis sombong? Jadi kalau ada orang-orang yang bersikap sombong hati-hati khawatir, ya bersikap seperti itu, khawatir seperti itu. Umi membicarakan kan mengenai ayat-ayat eh, Al-Qur'an yang membahas mengenai sombong. Salah satunya yang sangat terkenal biasanya kalau kita nasihatin anak kita, kita bisa mengambil surat Luqman. Oke. Okay. Ya, jadi surat Luqman itu banyak sekali nasihat-nasihatan Luqman kepada anaknya salah satunya untuk tidak bersikap sombong. Jadi pemirsa nanti bisa buka Qur'annya di surat Luqman 18, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." wala tus'ir khat de kalil nasi wa la tamshi fil ardi marha inna allaha la yuhibbul fakhur artinya dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong dan janganlah berjalan di muka bumi dengan orang-orang yang sombong dan membanggakan diri jadi ada jenis-jenis orang yang Jadi membicarakan sombong, ya itu tadi bahwa Rasulullah bilang ada dua jenis orang sombong. Yang pertama adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Selalu merasa benar. Betul. Ini bahaya Pak Misra, ini bahaya sekali. Jadi jadilah orang yang pintar merasa, bukan merasa pintar. Mm -hmm. Pintar merasa akhirnya di hatinya peka kepada orang lain. Betul. Dia menyelamatkan hatinya, dia menyelamatkan lisannya. Supaya dia, apa yang keluar dari mulutnya tidak menyakiti orang lain. Setelah kebenaran, ya itu. Ketika diperingatkan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah dia tidak mau mendengar. Dia tolak kebenaran itu, bahwa dia merasa bahwa ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada kebenarannya sama sekali, itulah golongan orang-orang yang sombong. Nah, pemirsa, setelah ini kita masih akan membahas lebih dalam lagi mengenai ujub, sombong, yang mana ujub sombong nanti berantiatan tu ya ummi ya akan jadi ria, akan jadi sum'ah. Dan kenapa sih manusia itu gampang sekali untuk bisa ujub, untuk bisa halangi sifat-sifat atau penyakit-penyakit hati sama. Bunda suka kalau Mama tahu jangan ke mana-mana ya. Nanti kita kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam Kultum. Kembali lagi bersama kami dalam Kultum. Kultum. Akan membahas tentang sombong dan ujub gitu. Ya. ya, sering kan kita. Aduh, mudah-mudahan kita terhindar. Ya Allah. Itu, ya, ya Allah. Karena kita tanpa sadar bagaimana setan membisikan hmm. uh, dan memasuki lewat aliran darah kita. Kadang-kadang kita sombong kadang -kadang dan ujub. Kadang kita suka kadang uh, tanpa sadar gitu merasa bangga dipuji. Ada saat kita dipuji, oke oh senang, pasti. Nah, itu tuh hati-hati itu. -hati kita tuh si awes kali saat dipuji pemirsa. Benar. Dipuji, ya Allah, uh, ini ya cantik sekali, kayak salehah banget. Nah, Di sini kayaknya seru-seru. Kualitas -seru seru, seru. pada ini. Nah. Yang tahuannya diri kita. Betul betul, hati-hati. Itu hati-hati terhadap pujian ini luar biasa karena salah satu akibatnya hmm. adalah membuat kita bisa ber sifat ujub dan sombong. <tuh> karena kalau kita disanjung, kita melambung, kita tersandung. <tuh> jadi gimana? Kita disanjung, melambung, kita jadi melambung, ada tersandung. tersandung. Iya, itu berbahaya sekali dengan orang-orang yang senantiasa dipuji kemudian bersikap uh, sombong. sombong. Umi, S ini ya. menurut Imam Ghazali nih ada beberapa penyebab kenapa orang-orang itu bisa bersikap sombong. Yang pertama tadi memang karena ilmu. Ya. Jadi karena ia merasa ilmunya lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya. Kandahl seperti padi, Uma. Nah, ya, harus tadi. Harus ya. Padi semakin tinggi dia semakin menunduk. menunduk, bukan Betul. semakin begini. Betul. Capek juga begini terlalu ke atas. Tapi kebanyakan <laughs> biasanya biasanya sih kalau orang-orang yang benar-benar ilmunya sangat tinggi biasanya sih tawadhu banget tuh. Tawadhu ya. Salahnya orang saleh nih hmm. hati-hatiin rasanya dirinya soleh cantik nasab keturunan hmm. merasa nasabnya baik-baik gitu ya nasab hmm. bangsawan berdarah biru itu hmm. sombong dari hmm. situ itu juga karena pengikut yang banyak nah ini beberapa penyebab dari orang-orang itu bisa bersikap sombong hmm. kalau zaman sekarang beda lagi nih apa tuh penyetas baru ceklik ya yeah. foto selfie sama tasnya apa mah apapun gitu ah. ya Dan, dan setiap punya barang-barang yang baru misalnya ya mm. Wallahualam, kita tidak pernah mengertи тужан сусоран Ketika melakukan hal tersebut Tapi khawatirnya ada ria di sini Banyak mudurotnya mm. yeah, Kadang, uh, iya, mm. Apa namanya? Yang melihat uh, keindahan. Betul enggak boleh pakai barang-barang bagus. Sekolah kampus silakan. Silakan silakan saja. Kalau punya silakan. Yang bahaya ini enggak mampu tapi menumbuhkan rasa. Karena kenapa? Karena innallaha jamilun yuhibbu jamal. Allah indah dan menyukai keindahan. Mm -hmm. Kalau kita punya baju bagus, kalau kita punya sandal bagus. Pernah ini seorang pemuda bertanya kepada Rasul, "Apakah itu sombong, Rasul?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Enggak, itu enggak sombong. Sombong itu ya tadi itu, apabila kamu menolak kebenaran dan merendahkan yeah. orang lain." Gara-gara baju yang kamu pakai kamu merendahkan orang lain itu sombong. Ya. Tapi kalau kita oh ini sebagai nikmat karena pemberian hmm. dari Allah, rezeki yang Allah beri, dipakai untuk ibadah. Kadang kita juga salah kaprah, kita jalan-jalan pakai baju cantik saat kita berhadapan dengan Allah. Iya. Hmm. Baju itunya seadanya ya, gitu ya. kan. Jadi pakai nah. Ini pembahasan yang uh, luar biasa mengenai sambang mengenai ujuk. Terus saya menarik juga tadi Umi kan membahas hmm. mengenai puji-pujian gitu ya Umi hmm. ya. Karena kita enggak pernah lepas kita. <laughs> Pemirsa juga enggak pernah lepas pasti pernah dipuji, puji oleh Betul. orang. Hati-hati karena kalau misalnya puji-puji itu sebenarnya Allah pernah uh, apa nih menutup ayat-ayat kita di depan mata manusia. Hmm. Sehingga yang kelihatan oleh kita yang hmm. indah-indah ya, saja. Seorang eh uh, apa namanya seorang kepengin dipuji atas popularitas dia bangga lalu seorang dermawan ingin dipuji dengan kedermawaannya luar biasa jadi akhirnya muncul sombong muncul ujub gitu ya Dan banyak sekali gitu yang kadang kita tidak sadar kalau bataunya. Jadi jadi teringat tuh akan sebuah hadis yang dikatakan ada orang-orang yang benar-benar ingin belajar belajar Quran. Kata Allah bohong di akhirat. Allah bilang bohong, kamu hanya di, ingin dikatakan sebagai seorang qori. Ada orang yang di masa hidupnya syahid di jalan Allah, kata hmm. Allah bohong. Kamu hanya ingin dibilang oleh orang-orang kamu ini sebagai seorang syuhada saja. Hmm. Nah, Umi membicarakan hmm. mengenai sombong, ini ada satu kisah yang sangat populer yang diceritakan hmm. dalam surat Al-Qasas. Al-Ankabut dan Al-Mukmin. Di situ dijelaskan bagaimana ada seorang hamba Allah yang sangat sombong, yang merasa bahwa Nabi Musa alaihi salam. Qarun adalah seorang yang sangat miskin, punya anak banyak, namun hidupnya serba serba susah sampai satu ketika kurun mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam wahai Nabi Allah tolong doakan aku aku capek hidup miskin aku capek hidup seperti ini aku butuh harta aku butuh uang mudah-mudahan dengan harta dan uang yang aku punya aku bisa beribadah lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun mendoakan Qarun agar Qarun diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan doa dari Nabi Musa alaihissalam, Qarun lambat laun menjadi orang yang sangat kaya. Mulailah terlihat perubahan dari sikap Qarun. Koron yang tadinya baik, Koron yang tadinya biasa-biasa saja, kemudian setelah diberikan harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia sombong. Harta kekayaannya semakin melimpah ruah, binatang ternaknya semakin banyak. Lalu Koron mengatakan apa? Istannya sangat banyak. Lalu Koron mengatakan apa? Lihat, apa yang aku peroleh ini karena kekuatanku sendiri. Apa yang aku Koron lupa pada Allah sang Kemudian ada satu kebiasaan Korun yang ia lakukan, biasanya kalau orang-orang kaya memiliki harta yang banyak harta berharga pasti disimpan disembunyikan tapi berbeda dengan Korun, Korun memiliki sejumlah orang-orang yang kuat yang tugasnya mengambil, membawa kunci-kunci dari harta-harta karun itu. Kemudian kerjaannya karun, kebiasaannya karun adalah senantiasa pamer kepada masyarakat sekitar dengan para algojo-algojonya pembawa kunci dan para dayang-dayangnya. Karun senantiasa berkeliling di tengah-tengah masyarakat dengan baju indahnya dan memperlihatkan betapa hebatnya aku, betapa kuasanya aku, betapa kayanya aku. Dan kemudian orang-orang mulai mengatakan indah sekali karun itu. Enak sekali hidup seperti karun itu. Lalu orang-orang ahli ibadah mengatakan itu, engkau engkau itu, atas harta yang sudah Allah berikan kepadamu. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Qarun yang sombong kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi karena kemudian menjadi pembelajaran untuk kita semua untuk tidak menjadi orang yang sombong. Ujung nanti akan berangkatan ke masalah-masalah penyakit hati yang lainnya. Ini banyak sekali. Banyak sekali makanya saat bercermin saja kita diharuskan berdoa. Iya, kita haruskan berdoa Allahumma hasan taqallu fi fasih. Khuluki bukan hanya di cantiknya wajah saja, tapi akhlak kita pun juga cantik gitu ya. Iya, jadi Uh, segenap hamba meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mm Halo -hmm. pemirsa, di mana sih caranya supaya supaya kita terhindar uh -uh. dari sifat sombong umma, dari ujub. Betul. Pertama kita harus paham betul nih pemirsa, termasuk naskah tentang diri saya pribadi mm -hmm. bahwa kita harus paham betul dari mana sih asal muasal kita diciptakan. Mm Heeh. -hmm. Seperti di surat Al-Mukminun ayat 12 sampai 14 nih pemirsa semua silakan nanti dibuka Al-Qur'annya. Mm -hmm. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa kita diciptakan dari air mani yang hina, sesuatu yang hina. Betul kemudian baru menjadi alaqah atas gumpal hmm. darah, baru menjadi mutghah daging, dibungkus dengan tulang, dibungkus dengan daging lagi lalu Allah jadikan bentuk yang lain. Jadi kalau kita ingat akan penciptaan kita dari air mani yang hina, harusnya kita menghinakan diri kita hmm. di hadapan Allah. Harusnya, harusnya seperti harusnya itu, seperti memfakirkan itu. diri, memfakirkan diri di hadapan Allah. Apa sih yang mau kita sombongkan itu? Hmm. Karena itu tadi bahwa eh uh, sombong itu adalah pakaian tuh. Iya, yeah. iya. Yeah. Jangan kau ambil. Betul. Pakaian kesombongan itu dariku atau betul Allah, betul. Kan? Maka fakirkan diri kita, tundukkan nah. diri kita karena ciptakan diri sesuatu yang hina maka hinakan diripunya. Betul, Umi. Makanya masyaallah dalam salat kita ada namanya sujud Heeh. Mm -mm. Sujud itu benar-benar kita meletakkan wajah kita, kening kita di tempat paling rendah. Itu filosofi yang luar biasa Ay, makanya, loh. Ah, makanya, masyaallah. Lihat kepala kita. Yeah. Kita lihat pemirsa, kepala kita yang katanya kehormatan kita. Betul. Saat kita merasa kadang kita diinjek-injak, kita marah. Betul. Ini merasa ini kepala saya, ini kehormatan saya. Betul. Tapi lihat saat kita sujud, saat kita sujud, kepala kita yang katanya kehormatan posisinya maaf, ini bukan jorok. Posisinya dengan eh uh, apa namanya? angkat kita, posisinya lebih Tinggi mana Ternyata kepala kita ada di bawah Dan mm -mm. apa yang mau kita sombongkan Jadi Iya. Dan juga untuk menghindari salah satu dari sikap sombong itu adalah jangan sekali-kali merasa bahwa dirimu lebih hebat, dirimu lebih pintar, dirimu lebih yang segala-galanya untuk urusan dunia, mari kita melihat ke bawah. Tapi untuk urusan agama memang kita harus melihat ke atas supaya kita berlomba-lomba dalam kebaikan apa-apa sekali pun fayrat itu nanti. Ya. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah kita tertipu atas diri kita. Kadang kita merasa diri kita sudah baik, merasa diri kita sudah rajin ibadahnya, merasa diri kita sudah yang paling saleh dengan kita mempunyai ilmu. Tapi kita mampu mengatakan kepada diri kita, kita merasa lebih baik dari orang lain. Hati-hati, itu termasuk sifat sombong. Bahkan Allah menghinakan diri kita saat kita mempunyai sifat seperti itu. Jadi orang baik harus jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Mmm, bagus sekali dan menjelang berbuka puasa silakan terbanyak doain insyaallah doanya. Banyak istighfar, Umi, satu kiri kita yeah. juga ya, Umi ya. Doakan uh, saling mendoakan ya, Umi ya. ya semoga kita terhindar hmm. dari sifat-sifat yang sombong, semoga kita senantiasa di istiqomahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik, tsabbit qalbi 'ala tho'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, antapkan hati kami dalam agamamu dalam ketaatan hmm. kepadamu. Saling mendoakan.